Jadi kemarin kan ini saat, anak kan buat tangguh. Yang anak kan dapat info dari binti itu kan. Pak uh -huh. Jember itu masuk lima besar Mahatangguh gitu kan. Jatim gitu. Ya anak kan gak sebut nama. Pada. Alhamdulillah masuk lima besar mahat uh -huh. ini Gitu. Langsung dia bereaksi sekali mungkin statusnya curinya yeah. siapa politinya siapa ini. intinya gak suka gitu loh iya yeah, iya yeah. <laughs> <laughs> kayak, kayak, kayak dirugia sama mengandung itu dirugia <laughs> keluar jinnnya iya <laughs> yeah, langsung pokoknya. kayaknya lah, sama seneng gitu kalau orang-orang <laughs> ibaratnya ini lah saat pakai jurus pukul terus lari gitu ya iya kan iya kan itu iya kan itu bisa ngebiarin aja emang kobernya kan seperti itu tanya mm. sudah, nasen, <laughs> <laughs> <hati> sama tanya Satu Imam juga emang cuma nasan jangan ini lah sama kita saat ngebiarin itu kita, kita hanya memberi tahu santri aja iya Jadi, semangat dengan apa yang telah mereka lakukan ternyata apa yang mereka perjuangkan dari peta-peta-peta pemerintah yang diterapkan itu ada hasilnya gitu aja Iya. Ini, ini. terus anak kemarin kan lihat juga linknya ada web minarnya juga kan Ustaz yeah, huh? nah, itu anak ya sambil lihat lah itu yang okay. dari Dirjen Bina Masyarakat Bina Masyarakat yeah. itu so, Hmm, Dari tarjo, ada mana gitu ya kita memang tidak ikut gitu loh Iya Ya artinya ya, kan anak-anak, nggak, nggak, kita inilah lah, salah-salahan gitu Gitu ya, anak gue, nggak belajar ya. juga Jadi sama ada ini lah, pada bereaksi itu Hmm, Allah, mesti Dan kita nggak pakai daftar ya itu lah, Bu Agaraman Iya, iya Bukan ada uh, setelah dinas kesehatan, kesehatan disebut mereka melaporkan ke provinsi dan hasil surveinya. Iya. Bagaimana sih mereka monitoring evaluasi? Iya. Yeah. Setelah waktu nilai kita dikirim ke Jawa Timur ternyata mendapat peringkat terbaik dari 15 besar Jawa Timur. Mm Heeh. -hmm. Hmm. Laporan itu baru saja. Ya, untuk 15 besarnya tadi Jawa Timur. Mm Heeh. -hmm. Nama kita teratas, peringkat teratas, kata PMCAP. Ya, Ia. Yeah. So, dengan nilai AKB tertinggi. Hmm. Iya, -mm. yeah, iya. Yeah. Mm. Karena kan itu ada poin-poin penilaian kan, misalnya. Iya. Yeah. Ada punya asap COVID-19, gitu kan. Hmm. Uh, penerapan di lapangan bagaimana terkait CTPF, masker, Digital physical distancing, kemudian ruangan-ruangan ventilasinya memenuhi syarat apa, apa tidak? Iya. Yeah. Kemudian uh, apa namanya? Uh, Dia ajukan pertanyaan-pertanyaan. Iya. -pertanyaan. Yeah. Yang pertanyaannya cukup ketat. Audit lah ya sana. Audit bidangnya, secara penerapan protokol pemerintah, Termasuk yang uh, cukup sensitif pertanyaannya dua. Hmm. Yang ini cukup membungkam Tisela dan sebagainya. Kata-kata hmm. Ustaz tadi itu. Apa pertanyaannya? Uh, maaf kalau Ustaz, di lingkungan ini, perumahan yang di sebelah pondok ini kan di situ nanti ada orang-orang yang keluar masuk. Nah, ini pertanyaannya sampai di situ. Hmm atau juga para dokter yang ada di dalam, mereka tahu kan ada beberapa dokter. Hmm. Mereka bekerja di rumah sakit dan ini mereka berisiko tinggi. Bagaimana sikap pondok terhadap orang-orang seperti ini? Hmm. Ya, kita tahu bahawa mereka mengatur dengan sistem interaksi, tersendiri, jadi mereka bisa ikut berbelanja di Melito yang di Kota Sita ini kan tujuannya di situ. Jadi hmm. ya. mereka tidak boleh ke Makassar tempat belanja, bisa menyiapkan delivery order. Nah kemudian yang lain anak-anak mereka dibedakan dengan anak-anak yang lainnya. Mereka anak-anaknya belajarnya di Dpr, kalau yang di kampung-kampung ini belajarnya sudah sangat beda. Langsung langsungnya bisa ter Teratur. Nah, pertanyaan kedua, e, maaf tentu kan warga di sini suatu waktu buta pasar hmm. Nah, apa sikap yang diambil jika mereka tidak pulang sahaja? Termasuk maaf, Yus, para ustaz sendiri kan, para ustaz mungkin di pasar. Ya, alhamdulillah. Iya ya, betul. Dan termasuk kami-kami ini. Sepuluh terungkap dan sepuluh terungkap akan diterapkan aturan pemerintah dari Kementerian Kesehatan nomor-nomor-nomor-nomor si dari bulan dari juni ini untuk melakukan karantina 14 hari terpisah dari keluarga. Nah, langsung saya ketengger. Jadi, kami okay. ngomong sama orang ngerti. Iya. Yeah. Ngomong sama Wajul Amriya, langsung di oh, kasus spesifik poinnya. Nah, ditanya tentang e, perkembangan penyakit yang ada di santri e, apa saja penyakitnya yang jawab dokter jadi bukan sekedar mendata kayak orang e, turpe penyakit biasa, di, di mereka tahu penyakit apa yang muncul dari situ akan ketahuan apakah pelaksanaan protokolnya itu benar atau tidak ada, kemampuan penanganannya Akhirnya antar dokter yang jawab. Langsung mereka mengutip ya. bahwa kata dokter juga sebelum pandemi keluhan yang sering terjadi adalah penyakit ini termasuk pos mereka karena hingga ispa ada penyakit ispa menembak ada infeksi in, apa infeksi keluhan penyakit anak-anak. Namun bersama Tantri ternyata berbalik Yang dulu sehari biasanya Tantri itu sampai 15 orang Yang memeriksa kepada kami ya Termasuk warga Sekarang Belum tentu sehari ada satu santri yang memeriksa dirinya Kalau Tantri itu Tidak ada catanya dengan iskaya Senyajum siasa Itu langsung dapat Poin Oke berbagaian nah, penilaian ini dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi bersama pondok-pondok yang lain ya, pondok Salatiga dipilih mewakili sumber. Yeah. Kemudian secara provinsi bahwa so, Timur terdiri dari 19 kabupaten. Ya. Yeah. Nah. Jadi kalau tanya siapa dirinya sebenarnya di pemerintah. <laughs> Institut Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Iya. Yeah. Itu jurinya. Mm. Bila terjawab nggak apa, bila jurinya adalah Institut Kesehatan Kabupaten Sumber dan Institut Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Iya. Yeah.